Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatih ila hadrati Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurati ayunina. Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam. Thumma ila arwah jami'abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Wa azwaji al-tahirat umahatil mu'minin wa ahli Wa sahabihi wa tabi'in wa tabi'ata'bin Aman tabi'ahum bi'ihsanin illa yu'middin Thumma illa arwah jamil sadatina al-sufiyah Thumma illa arwah jamil Khususnya minhum syina Imam al-Muhajir, Allahumma bin Aisyah wasyina Abu Dhlah bin Ahmad bin Aisyah, wasyina Alwi bin Abu bin Ahmad bin Aisyah, wasyina al-Faqih al-Mujaddid, Muhammad bin Alwi Alwi, wasyina Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Sakaw, wasyina Habib Bakar Sakran, wasyina Habib Ali bin Bakar Sakran, wasyina Abdullah bin Bakar al-Adrus, wasyina Habib Bakar al-Adrus, alin wasyina Fakhruddin Shah Bakar bin Saleh, wasyina Habib bin Muhammad Syaib al-Habshi, wasyina Habib Abdurrahman bin Muhammad Munarshul Jufri, wasyina Yusuf bin Abu Abd al-Hassani, thumal Umar bin Abdurrahman al-Taasulashi, bin Abdullah baras wasyina Habib Abdullah bin Alwi Al-Habib Ahmad bin Zainal Habshi, Al-Habib Hassan bin Saleh Al-Bar, Al-Juffri, Al-Habib Abdullah bin Us bin Tahir, Wassaidi, Wahabib bin Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Taswosulihim, Al-Furuhim, Thumailah Wassaidi, Wahabib Al-Habib Ali bin Muhammad bin Usin Habshi, Wahabah, Walidah Al-Habib Muhammad bin Usin Habshi, Wahabah Alawiya bin Usin Al-Juffri, Mashayikh, Watlamidatuh, Wa'ikwatuh, Wa'ikwanih, Wa'azwajih, Wa'uladih Al-Habib Abdullah, Al-Habib Muhammad, Muhammad Anis bin Ali al-Habshi wal-wali day, wajdi Ahmadu al-Adzurahman, wajdi Abdurrahman bin Zainudzuri Ali bin Muhammad al-Habshi, wajbi Azwajhim, wadzuriatim, waequatim, waequan him, wazwajhim, as-sulim furohim, wa wali tinawadi kum tummalu shabul Qadir al-Jilani, wshabi Hasan al-Shadili, waseidi, waseidi bahu din shabandi, waseidi Abi Abbas al-Mursi, thumaila waseidi binautul As-Sandari, thumaila, thuma Wila arwah jami awli awsalihin awli ahadzbal awsalihah, an-Nalla yaghfir lahum arhamhum, wya'ali darajatin fil jannah, winfawnah bi asrarihim anwarihim alamihim, wanfahatihim barakatin fil dini wa al-akhirah, wan-Nalla yarzukunajami anhusn al khairi ma'ind al maut, pada amrin tuhul fitaat mutafafiya, wyafta'lan wa'ali kun futhul aarifin, ويدلنا وإياكم من إبراهيم الصالح من العلماء العامل المخلص والجليل الكريم وارزقنا جملا خصنا الخاتم عند الموت وربنا تربتات المرتدفاف يهلا دنيا وعند مناهبنا علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا سراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على محمد صلى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 Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Allahumma cill wa sallam ala saidina Muhammadin, miftah babi Adama fi alimillah, salat dan salam daimin bidadam mukhlis Allah, wa ala alaihi was Allahumma cill ala saidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin Batufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majlis ar-raudah ini Dalam keadaan siha walafiyah Insya Allah yang sakit jadi sembuh, yang sehat awet sehatnya selama lamanya dan kelak Insya Allah meninggalnya husnul khotimah Amin Allahumma Amin, Alhamdulillah bisa kumpul lagi, ya ini anugerah dari Allah kok kita dikumpulkan lagi dalam kebaikan. Saya bersyukur karena saya dikumpulkan dengan anda semua. Dalam majlis ini Tidak dikumpulkan dengan yang lain Yang Tidak suka majlis Dan Alhamdulillah Anda juga dikumpulkan bersama teman-teman anda Yang hobinya juga cari Ilmu nah, Perkumpulan semacam inilah Perkumpulan yang barokah Baik untuk Yang ikut kumpul Maupun yang enggak ikut kumpul Ya Mungkin ada yang nanya Beb kalau yang ikut kumpul dapat berkah itu ya wajar. Nggak nah, ikut kumpul kok bisa dapat berkah itu bagaimana ya? Keterangannya seperti apa? Sederhana. Misal Anda barusan pakai parfum, barusan pakai parfum semprot itu ya. Yang dekat mesti kan dapat aromanya ya, dapat aromanya. Terus Anda lewat di satu tempat lewat di satu tempat. Orang lain yang melewati jalan yang jenengan lewati akan mencium aroma yang harum. Wah, wangi gitu ya. Yang tadinya dia sumpak mungkin barusan mencium aroma yang enggak enak-engak enak, begitu mencium aroma yang wangi akhirnya jadi se segar. Padahal enggak dekat sama jenengan, enggak kumpul sama jenengan ya. Tidak ada waktu semprot-semprot minyak-minyak wangi tadi. Tapi karena melewati jalan yang jenengan lewati, maka dia dapat baroh, barokahnya parfum tersebut. Sama dengan majlis seperti ini, ada sekelompok orang yang enggak ikut majlis, bahkan tenggelam dalam kemaksiatan, bahkan tenggelam dalam kemaksiatan. Nah, yang di majlis ini doanya, Ya Allah ampuni umat Islam, Ya Allah sayangi saudara-saudara kami Muslimin wal Muslimat. Masuk dalam doa-doa dan niat-niat kita Maka berkat masyarakat yang seperti ini Orang yang maksiat di tempat yang lain Itu dapat ampunan Ya dapat ampunan Makanya jangan kita meremehkan kehadiran kita Di tempat-tempat yang baik Itu bisa membawa perubahan untuk diri kita Maupun untuk orang lain Terkadang perubahan itu terjadi seketika Terkadang itu butuh Waktu ya tapi itu pasti bermanfaat dan barokah Apalagi kita mengkaji eh, Buku-bukunya Para ulama yang Soleh Ada orang yang nanya Ngapain mengkaji bukunya para ulama Nasihatnya para ulama Lampok mengkaji Al-Quran dan hadith nah, wong, Bukankah sumbernya ilmu Itu Al-Quran dan hadith kan Seperti itu ya eh, Ini ucapannya orang yang gak punya ilmu Jadi kalau ada orang ngomong daripada mengkaji buku-bukunya manusia manusia itu lebih baik kaji Al-Qur'an dan hadis enggak mungkin keliru ya pasti benar. Ya memang Al-Qur'an enggak mungkin keliru dan hadis enggak mungkin keliru. lah yang keliru ya orangnya. Yang keliru orangnya. Makanya kita enggak boleh baca Al-Qur'an dan hadis langsung memahaminya tanpa berguru kepada orang yang, berguru orang yang pernah berguru pada orang yang pernah berguru pada orang yang pernah berguru pada orang yang pernah berguru pada orang yang paham. Pada orang yang paham, bukan pemahamannya sen sendiri. Nah, ulama-ulama yang paham itu merangkumkan isi-isi Al-Qur'an dalam tulisan-tulisan mereka, merangkumkan apa yang mereka pahami dalam tulisan-tulisan mereka. Sehingga kalau kita mempelajari ilmunya para ulama, otomatis kita mempelajari Al-Quran. Otomatis kita mempelajari Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sungguh picik, ya, sungguh picik dan sungguh sempit orang yang mengatakan, enggak usah belajar ilmunya para ulama, belajar saja Al-Quran dan Hadis. Kenapa saya jelaskan seperti ini sebelum kita mengkaji Kitab Hikam Ibn Ataillah? ...karena akhir-akhir zaman ini... ...akhir-akhir ini ya... ...2015 ini khususnya... ya ...kalau tahun Masai... ...1436... ...kemarin itu ya... sekarang 37 ya... ...1436 kemarin itu ya... ...marak-maraknya... ...dan dilanjutkan pada tahun ini... ...orang-orang yang mengatakan kepada umat Islam... ...ya kepada umat Islam... ...kamu itu kalau belajar sesuatu... Tanya Al-Qur'annya mana? Tanya hadithnya mana? Kamu kalau belajar suatu lihat tuh ada tuntunannya atau ti? tidak. gitu. Nah ini yang yang repot. Karena tuntunan selalu dikembalikan pada Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah. Masyarakat dibawa pola pikirnya, dibawa pola pikirnya, bahwasannya tuntunan itu cuma dua. Al-Qur'an dan sunnah. Tidak ada tuntunan yang lain Yang ada cuma Al-Quran dan Sunnah Jadi kalau tidak ada Al-Qurannya Tidak ada Sunnahnya Maka itu adalah bid'ah, Maka itu adalah sesat Maka itu tempatnya di neraka Jangan kamu ikuti Sepintas orang yang dengar langsung ya mandok-mandok. Oh iya yeah. oh, yeah. Apakah betul tuntunan itu cuma Al-Quran dan Sunnah? Enggak Pokoknya adalah Al-Quran dan Sunnah Itu po, pokoknya Tapi dari Al-Quran dan Sunnah ini Maka muncul tuntunan yang namanya tuntunan para ulama Jadi tuntunan para ulama itu masuk ya dalam hitungan syariat Islam Jadi seorang muslim tidak mungkin dia itu bisa hidup dengan benar kalau cuman berpegang pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tanpa mau mengikuti tuntunannya para ula ulama. Contoh. Mau sama dalam sholat mimpi. Jadi hanya orang bodoh. Yang pengen sholatnya umat Islam bentuknya sama. Itu hanya orang bodoh. Jangan kaget saya ngomong seperti ini. Karena umat Islam itu sholatnya bentuknya beda-beda. Ada yang atahiyatnya misalnya ya asyhadu alla illallah ada yang lurus, ada yang gini-gini. Ya kan? Ada yang diputer, puter. yang benar yang mana? Semua benar. Jadi kalau mau dijadikan satu tuntunan ya, satu tuntunan enggak mungkin bi bisa. Lah ini semua ya hadis, yang lurus diam ya hadis, yang bergerak-gerak ya hadis. Kan seperti itu. Kemudian ada yang sholatnya ketika berdiri tangannya lurus, nggak sedakap, ya kan? Ada yang sedakap, yang satu madhab syafi'i, yang satu bukan madhab syafi'i. Lha nah, ya, kalau semua mau dibuat sedakap, ya nggak bisa. Mau dibuat lurus juga nggak bisa. Lha nah, yang menyebabkan tidak bisa sama ini apa? Pemahamannya para ulama. Lha nah, ulama memahami berdasarkan apa? Memang hadisnya beda-beda. Nah, kalau orang awam tidak mau ikut ilmunya para ulama, tidak mau ikut ilmunya para ulama, Disodorkan langsung Al-Quran dan langsung hadir, maka yang terjadi adalah solatnya justru enggak bener. Ya, solatnya enggak bener. Nanti tu dilihat Nabi itu pernah bangun tidur, enggak pakai udu, langsung sok solat. Jadi saya begitu aja niru Nabi bangun tidur langsung bu, langsung solat, enggak perlu bu, udu. Padahal itu kan ada penjelasan yang lain gitu. Penjelasan yang lain. Dan itu harus dijelaskan oleh para ulama. Sehingga tidak salah dalam memahami hadith-hadith Nabi Muhammad. S.A.W. Contoh yang sederhana. Contoh yang sederhana. Yang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Menikah. Ya menikah. Menikah itu syariatnya ada apa itu? Rukunnya nikah. Ada ijab, ada kobul, betul kan? Jadi ke seorang bapak yang sudah mengijab-kobulkan anaknya dan rukun-rukun yang lain dipenuhi, maka pernikahannya itu terlaksana dan sah, kan begitu ya? Sah. Pertanyaannya, pernikahan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah itu yang bagaimana? Ada ijab, ada Kobul. Pertanyaan selanjutnya, lah Nabi ijab Kobulnya dulu kepada putri putrinya pakai pakai kalimat yang bagaimana? Berbahasa Inggris, berbahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa Madura? Oh ternyata bahasa Arab berarti tuntunannya Nabi, tuntunannya Nabi kalau menikahkan pakai bahasa Arab, betul. Ya. dan itu mudah atau susah? mudah, ya kan? kok oh, tinggal ditiru, ya tinggal ditiru, kemudian dibaca saja juga boh, boleh, kan mudah tuh tuntunannya nah, Nabi pakai bahasa Arab. lah sementara umat Islam gak miru tuntunannya Nabi nikah pakai bahasa Indonesia. Yang Jepang pakai bahasa Jepang. Yang Inggris pakai bahasa Inggris. Yang Jawa pakai bahasa Jawa. Kula tampi, gitu kan ya? Pakai bahasa Jawa. Yang Madura pakai bahasa Madura. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Kenapa? Nabi pakai bahasa Arab. Kamu kok tidak pakai bahasa Arab? Berarti kamu sudah keluar dari jalannya Al-Qur'an dan jalannya sun, Sunnah Berarti kamu telah berbuat bid'ah. Berarti kamu masuk berarti semua pernikahannya tidak berarti semuanya pada zii naudzubillah min andainya begitu kan picik ya. Ya, pandangannya pi, picik. Tapi nanti berdalih kalau dihadapkan seperti itu Pasti ngomong, wah itu Habibnya bodoh itu ngomong-ngomong seperti itu wah, Orang kalau mau nikah ya pakai bahasa daerah masing-masing nah, Kalau bisa begitu bagaimana? Rasul bersabda khot, Apa namanya uh, Ajak manusia bicara sesuai dengan bahasa Mereka masing-masing Iya betul bicara Ngobrol, tapi kalau nikah ada Menikahlah dengan bahasa daerah masing-masing Ada Khotbah Jumat ada hatta jematlah dengan bahasa daerah masing-masing-masing. ada. Emangnya Nabi enggak tahu ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Persia, ya, oh, atau bahasa mana lagi? Belanda, bahasa Turki. Emangnya Nabi enggak ngerti? Emangnya Nabi bodoh? Nabi pinter Nabi ngerti. Emangnya syariatnya Nabi belum lengkap? Emangnya syariat Nabi belum lengkap? Jadi kalau kamu nikah pakai bahasa Jawa itu Berarti sesuai dengan syariat Nabi atau tidak itu. Kalau pakai bahasa Jepang, sesuai syariat Nabi atau tidak itu. Lu eh, pokoknya ya enggak apa-apa. Lu emang Nabi enggak ngerti. Kan Nabi tahu ada bahasa Jawa, ada bahasa Jepang, ada bahasa Indonesia. Ya kenapa Nabi enggak mengeluarkan hadis? Kenapa Rasul enggak pernah bersabda, "Menikahlah kalian ijab qabul sesuai dengan bahasa daerah masing-masing." Hadisnya kan enggak ada. Hadisnya kan enggak ada. Berarti kalau kamu ngarang-ngarang nikah pakai bahasa tidak bahasa Arab, berarti kamu telah berbuat bid'ah. Kamu jangan anggap Nabi bodoh. Nabi enggak ngeri ada bahasa Indonesia. Coba kalau mikirnya model begini, cilocok atau enggak cilocok ini, celaka atau enggak celaka, celaka kan? Celaka. Disinilah dibutuhkan ilmunya para ulama, ilmunya para ulama. Nanya lah sama ulama. Nah, ini kalau orang Jawa nikah pakai bahasa Jawa gimana? Oh, sah. Lah kalau orang Sunda nikah pakai bahasa Sunda gimana? Sah, asal rukunnya syarat-syaratnya dipenuhi, sah. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia bagaimana? Inggris, pakai bahasa apapun sah. Yang jelas itu yang mau dinikah masih hidup, jangan nikah sama mayit. Misal begitu kan? Syarat-syarat rukunnya itu ah, ada. Jangan menikah sama aku, kucing. Yang jelas tuh laki atau perempuan itu syaratnya dipenuhi. Kalau syaratnya rukunnya dipenuhi pernikahannya sah. Lah bahasanya ya ini istihadnya para ulama, ya Rasulullah enggak akan memberatkan umat-umatnya. Itu pernikahan tuh ya digunakan bahasa masing-masing dalilnya bla bla bla bla bla. bla. Ulama mengungkapkan dalil, ya mengambil istinbat sumber hukumnya dari Al-Qur'an dan sunnah. dijadikan keputusan hukum. Itu namanya ijtihad titah para ulama. Nah, sekarang ini ada sekelompok orang semaunya sendiri untuk amalan-amalan yang mereka enggak cocok, amalan-amalan yang mereka itu enggak demen, amalan-amalan yang mereka itu enggak enggak suka gitu ya. Mereka mengatakan tidak ada tuntunannya dan mereka tidak pernah mau tahu kalau dikasih tahu tuntunannya. Paham, ya? Jadi dikasih tahu ini loh tuntunannya, tetap jawabannya yang enggak itu terlalu diada-adakan. Kenapa? Karena enggak suka. Ya, karena enggak, enggak cocok. Tidak mau objektif, tidak mau ter terbuka. Nah, saya tidak mau teman-teman saya belajar model begitu. Saya mau dengan itu belajar ilmu ya yang terbuka, yang objektif, yang siap dikritik dikritisi. Kita lihat ulama empat madhab itu. Mereka siap dikritik oleh ulama-ulama yang lain. Dan tidak ada permusuhan diantara mereka. Dan dengan mengkritik tidak ada niatnya untuk menjatuhkan yang lain. Tapi niatnya betul-betul mencari kebenaran. Dan dilakukan dengan ilmu dan dengan san santun. Nah, kita belajar ilmunya para ulama. Adalah agar kita mengerti dalil dari Al-Quran dan sunnah sesuai dengan cara yang dituntunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi karena Nabi mengajarkan agar umat itu belajar kepada para ula ulama bukan belajar sendiri dari Al-Qur'an dan hadis makanya disuruh cari guru eh nah, disuruh cari cari guru nah pada malam hari ini sebelum dilanjutkan monggo diunjuk ya diminum minumannya yang sudah habis sudah beres atau masih? Masih. Ya, ini kita baca surat al-fatihah dulu ya, dengan niat kesembuhan untuk Abah Edwin yang lagi masuk angin. Semoga sembuh, sehat, ya, panjang umur dan segera dapat jodoh yang bisa membahagiakan dunia akhirat. Al-azimia al-fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadillahi Rabbiyalamin ya kana abdul walia kana staynya dinusuratul mustaqim suratul ladina amtaki mughayirul maqtubi anhum walad. kemarin pada Jumat yang lalu kita belajar tentang uh, hikam yang keempat arih nafsaka minat tadbir. sekarang kita akan belajar hikmah yang kelima. istihdaduka fima dominalaka wa taksiruka fima talaba minkah dalilun alantimasil basyirah minkah ya ini satu ini kita akan belajar pada malam hari ini insyaallah cukup buat bekal uh, kita mencapai kesuksesan ya jadi hikmah yang nomor empat ini kalau diamalkan betul ya betul-betul diamalkan udah itu pasti pasti ya sukses dunia ah, akhirat pasti karena di sini diajarkan Ijtihaduka. nomor satu judulnya istihad kesungguhan jadi yang dibahas kesungguhan yang malas-males ini berarti tidak tidak masuk ya yang malas-males tidak tidak masuk dalam kategori di sini lah kita termasuk yang malas atau yang sungguh-sungguh yakin nah, jadi Islam itu mengajarkan segala sesuatu lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi urusan cari duit ya sungguh-sungguh. Cari pangkat ya sungguh-sungguh. Maka orang yang enggak sungguh-sungguh enggak masuk perhitungan. Ya enggak masuk perhitungan. Ijtihaduka. Kesungguhanmu ya, kesungguhanmu fi madhminalaka dalam mencari sesuatu yang kamu sudah dijamin kesungguhanmu dalam mencari sesuatu yang kamu sudah dijamin apa itu yang sudah dijamin rezeki wamindabatinfil ardi illah allahhi rizkhuha rezeki itu sudah dijamin setiap orang punya catatan rezeki sendiri sendiri seperti di masjidus ini jenengan tuh dapat catat malam hari ini minum susu misalnya Maka walaupun jenengan itu tinggal di Boyolali mau minum teh sama Allah dilarang pergi ke masjid Ar-Roddah minum susu. Kenapa? Ambil jatah rezeki susumu di sana. Ya, ini namanya jaminan dari Allah Subhanahu wa Ini teman-teman yang dari Bandung ini Mas Rahmat Maulana dan kawan-kawannya ya, Ada berapa orang ini? Hah? 5 orang ya, Rahmat <tuk> Maaf. Ya, Mas Agung Maulana Mas Agung Maulana dari Bandung bersama temannya lima orang. Ini malam hari ini juga dibawa sama Allah jauh-jauh. Minum susu coklat enggak boleh di Bandung Disuruh minum di Raudhah. Itu rezeki itu ya. Siapa yang jamin Allah Subhanahu wa taala. Kita beli premium atau solar di suatu pom bensin. Merencanakan beli pom bensin di sini ternyata enggak. Sama Allah dikirim ke pom bensin yang lebih jauh lagi. Kenapa? Allah lagi memberikan jatah rezekinya yang punya pom bensin di situ, maka kita harus kesana. Ya harus kesana. Saya punya cerita menarik. Perjalanan dari Malang ke Solo tuh buat saya udah bolak balik Solo Malang, Malang Solo. Jadi kan Insya Allah nggak mungkin tersesat ya. Insya Allah nggak mungkin tersesat. Tapi suatu ketika saya dari Malang ke Solo. Itu pernah kebelasuk kalau bahasa Jawanya. Salah jalan bahasa Indo-Indonesianya. Ekstrimnya tersesat gitu kan ya. Salah jalan. Kemudian saya sedikit mikir gitu. Kok sampai bisa salah jalan ya. Ternyata bensin saya. Bahan bakar mobil saya itu waktu itu pakai premium. Premiumnya itu udah e-mentok nyala. Padahal ini salah jalannya cukup jauh, nggak mungkin balik ke pom bensin, nggak mungkin itu. Subhanallah, ternyata nggak jauh dari situ ada nenek-nenek jualan e, bensin eceran, ya. dan itu satu-satunya tempat ya di desa itu yang jual bensin e eh, eceran saya geleng-geleng subhanallah subhanallah subhanallah Allah mau ngasih rezekinya nenek ini kok sampai saya dipilih suruh salah jalan. Jadi saya dipilih suruh salah jalan, kamu harus salah jalan. Berikan rezekinya nenek ini ya. Berikan rezekinya. Jadi Allah itu sudah jamin rezeki. Makanya kita bab rezeki enggak usah bingung-bingung amat gitu loh. Bingung dikit itu wajar. Oh, setannya banyak gitu kan ya? Setannya banyak bingung dikit itu ha? wajar. Oh, setan kita ba banyak tapi kalau bingung-bingung amat ya jangan gitu kenapa om oh, pengalaman hidup kita udah mengajarkan kok rezeki itu betul-betul dijamin itu hak itu hak rezeki dijamin buktikan saja tuh lo uang ban baru beli ban baru beli dipakai bagus ya jalanannya ya ya mu, mulus lo oh, tiba-tiba kok kem, kempes tidak jauh dari situ ada tempat tambal dibuka, maaf pak gak bisa ditambah, kenapa? ban dalamnya rusak harus diganti ternyata Allah membuat kita disuruh beli ban dalam di tempat orang yang nambal ban, padahal kerjaannya dia nambal ban, minimal kita kena tambal ban kan gak seberapa, tapi kalau ganti ban dalam kan lumayan gitu kan ya, nilainya lu lumayan tapi ada jatah rezeki dia situ dari kita, Allah memerintahkan kita, eh ban bocor di sini. Itu Allah yang memerint, memerintahkan, memerintahkan. Makanya kita enggak usah patek-patek atau terlampau bingung urusan rezeki, karena sudah dijamin. Lah sesuatu yang sudah dijamin gini kok kita nyari yang ngoyo? Nyarinya itu kok sungguh-sungguh-sungguh-sungguh yang kelewatan batas gitu loh. Paham ya? Jadi sungguh-sungguh ada lanjutannya. Sungguh-sungguhnya bagus. Memang orang cari uang harus sungguh? Sungguh. Kerja harus sungguh? Sungguh. Buka toko ya harus sungguh? Sungguh. Jual barang ya harus sungguh? Sungguh. Masih ingat kan cerita saya? Orang mau jual rokok ketemu saya? Lupa. Yang Yang lupa, lupa. Yang ingat, ingat. Yang ingat nanti menceritakan sama yang lupa. Ya itu ada sales rokok itu kan, Mbak-mbak itu nawari saya rokok, Pak, rokoknya. Saya bilang, "Maaf, pak Mbak, ini menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Ini ada tulisannya peringatan pemerintah. pemerintah." Dia jawab, "Oh, maaf, Pak. Biar saya yang baca ya, jangan Bapak." "Oh, silakan." Peringatan pemerintah, "Merokok dapat menyebabkan kanker, bla bla bla." "Iya kan, Pak? Tuh, katanya pemerintah begitu. Enggak, Pak." Bapak salah baca. Coba perhatikan cara saya baca ya pak ya. Merokok dapat menyebabkan. Jadi kalau bapak merokoknya beli enggak pak? Yang jadi masalah itu karena merokok dapat. Jadi merokok dapat. Jadi merokoknya dapat bukan be beli. Nah, ini orang mau jual rokok saja tuh sampai ngolah ya. Mikir tuh. Kalau ada yang protes ini kalimat di belakang disiapkan jawabannya ini. Coba bayangkan itu. Ini karena kesungguhan cari duit. Memang cari duit harus sungguh? Sungguh. Nah cuman jadi masalah ketika sungguh-sungguh lupa pada berikutnya. Fima tola ya. Kamu sungguh-sungguh dalam cari sesuatu yang dijamin. Tetapi sesuatu yang kamu dituntut. Gak ada jaminan. Gitu ya. Kamu dituntut. Gak ada jaminan selamat. tuh. Gak ada jaminan sel selamat. Yang ada dituntut. Kita dituntut untuk ibadah. Sesuatu yang kamu dituntut kok justru kamu tidak sungguh, sungguh taksir, penuh dengan kekurangan. Contoh, ya sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Kita kalau tidak sholat dijamin surga atau neraka? Ya, neraka gitu kan ancamannya, betul ya? Kemudian dituntut untuk apa kita? Untuk sholat, sholat. dituntut untuk sholat. Itu perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Tuntutan masuk kantor sama tuntutan sholat. Mana yang lebih kita perhatikan? Coba ya. Tuntutan masuk kantor. Jam 8 harus sudah di kantor. Begitu kan ya? Jadi kita mandinya jam berapa ini? Ada yang jam 6, ada yang Setengah enam tergantung lokasi kantornya kan? Jauh tidaknya, betul. Artinya mandi sepagi mungkin itu tujuannya untuk apa? Untuk ke kan? ke kantor. Benar kan? Ya. Coba solat. Adzan subuh jam empat. Adzan subuh jam, jam empat. Ya. Solat subuh misalnya di masjidnya jam setengah lima. Kita bangunnya jam berapa? Ini cuma untuk membandingkan loh. Semangat kita dalam memenuhi kewajiban kita dalam urusan duniawi dibandingkan semangat kita dalam memenuhi kewajiban kita dalam mencari akhirat, kewajiban ukhrawi mana yang lebih besar? Jujur, duniawi, betul kan? Contoh anak berangkat sekolah kita pasti ngomong. Sudah hampir jam 7, nanti telat dimarai Bu Guru, dimarai Pak Guru, ayo kamu cepat berangkat Betul? betul. betul. Tapi anak gak salat subuh Apakah tadi kita jam 4 ngomong Sudah mau adhan subuh, bangun Gitu Gak kan? Jadi semangat kita untuk urusan dunia tadi Sama semangat kita untuk urusan akhirat Istihadnya, kesungguhannya itu Besar urusan dunia Ketimbang urusan A, akhirat Betul? Kalau besarnya itu berbandingnya enggak seberapa sih enggak jadi masalah. Mending gitu ya. Mending. Nah kalau ini itu jadi masalah karena apa? Untuk urusan dunia terlampau bersemangat. Urusan akhirat biasa-biasa saja. Urusan dunia pol dapat gaji. Betul? Ya. Kalau kemudian gagal dipecat. Betul? Paling itu kan? Dipecat atau dapat dapatkah? Kecil. Nah, kalau urusan akhirat, Paul dapat ridhonya Allah Subhanahu Wataala, dapat surganya Allah Subhanahu Wataala, dapat bahagia dunia, dapat bahagia akhirat. Tapi kalau kambek kita tidak sungguh-sungguh, dapatnya apa? Neraka. Yang satu dipecat, bisa cari kerjaan yang lain. Nah, kalau neraka, terus gimana? Cari neraka yang lain. Atau mau pengen keluar dari neraka Apakah semudah itu Apakah semudah itu Kan ya Kalau dipecatkan mudah Tapi kalau kemudian sudah masuk neraka Mudah mau keluar lagi Loh Itu butuh waktu Satu Butuh pemberi syafaat Ya kan Ini butuh kenalan-kenalan orang soleh nih. Orang soleh aja dibitah-bitahkan Ini repot kan ya? oh, Saya itu pernah Demi Allah Demi Allah ini saya sumpah saya ceramah di sebuah masjid Ramadan Ramadan. Yang satu ustaz di samping saya ini ustaz yang enggak suka maulidan enggak suka shalawatan. Saya hobinya shalawatan maulidan. Masuk di masjid yang sama, jadi penceramah yang sama. Panitianya salah ngasih tanggal ustaz satunya. Sudah <laughs> datang bareng ini, datang bareng. Ini saya sumpah nih demi Allah. Ya. Nyata ini nyata kisah nyata Habib Novel bersama seorang yang enggak suka Maulidan. Ya, seorang ustaz yang enggak suka Maulidan. Menarik ini. Nah, akhirnya kan panitanya bingung nih, bingung. Ya, jamaahnya juga bingung ada dua tokoh yang berseberangan akidahnya gitu kan ya. Berseberangan cara-cara e, dalam ibadah furu'iyahnya kan begitu ya? Berseberangan Akhirnya saya menengahi. Sebagai anak muda kan. Saya ngomong. Pak saya gak usah ceramah saja. Saya mau duduk. Saya mau ikut pengajian. Saya jadi pendengar saja. Biar ustadnya ini yang ceramah. Baik atau saya? Baik. Wah halusul. Nah itu. So, kan begini namanya alusuna itu nggak terus saya udah diundang terusnya enggak begitu kan monggo namanya cari ilmu tuh dari lisan anjing pun kita bisa dapat pelajaran apalagi lisan seorang os us, kan begitu ya ya anjing menggonggong itu bisa jadi pelajaran up up ya. ya jadi anjing tuh yang menakutkan cuma gonggongannya kalau nggak gigit kan gitu ya makanya kalau sama anjing menggonggong nggak usah diurut urusi paham kan Dan jengkir kan solo, selesai dan yang paling ini Ustadz pasti kan uh, ada ilmu yang bisa kita ambil. Walaupun mungkin pemahamannya enggak pas tapi ketika menyampaikan hadis mungkin kita kan dapat pemahaman yang lebih ba lebih bagus kan begitu ya. Mau Al-Qur'an tuh dibacakan sama orang yang enggak beres kalau kita dengarkannya beres ya dapatnya tetap beres kan. Seperti itu tuh. rupanya ini ustaz ini juga penasaran sama saya. Oh, ya enggak ya, enggak dia biar bicara, saya juga bicara. Wah. Wow. Udah. Nah, terus ya, terus sama panitia saya disuruh bicara duluan. Nah, ini repot kan ya? Udah bicara du duluan. Nah, akhirnya saya ngomong. Ya, saya akan bicara dikit saja, nanti selebihnya biar dilanjutkan sama ustaz di samping saya ini beliau saya kira orang tua ya sepuh ya. Dan ini tokoh, tokoh internasional. Serius ini tokoh internasional. enggak usah saya sebutkan namanya, dilarang keras. Nah, rahasia. Udah, akhirnya saya seramah. Ini pada tertarik semua ini. Minum dulu, minum dulu. Eklan, eklan, eklan. Eklan minum dulu ya, setelah yang berikut ini ya. Saya cerita. Kan masyarakat kampung ini kan orang kampung. Bisir Al-Hafi seorang yang mulia. Dulunya pemabuk kelas berat. Kemudian dia tobat. Tobatnya itu gara-gara waktu dia lagi teler-telernya. Pagi-pagi itu siuman dari mabuknya. Jadi karena mabuk berat akhirnya enggak sadar gitu kan? Nah, enggak sadar itu ternyata ketika sadar setengah, bukan setengah ya. Seperdelapan sadar. ya, Seperdelapan sadar itu ada di tempat sampah di dekat rumahnya. Ya dekat ru, rumahnya. Kemudian sambil semboyongan gitu jalan lewat pasar. Terus beliau lihat kok ada lafzul jalalah Allah itu di pasar. Tulisan nama Allah, asma Allah. Di pasar diinjak oleh orang-orang yang lalu. lalang. Nah, yang seperdelapan sadar tadi itu. Akhirnya ngambil lafzul jalalah diciumi uh Tuhanku Allahku nama Allah dia ya. Allahku dijajah orang Allahku mabuk ini mabuk Allahku coba ini bidah ini Allahku enggak nah, nah. ada tuntunannya nih mencium lafzul jalalah mabuk dia pulang ke rumah beli parfum disemprotkan dibersihkan dibungkus ditaruh tempat yang mulia-mulia yang tinggi di dalam peti itu peti tempat penyimpanan hartanya itu di situ malamnya Allah kasih seorang yang soleh mimpi sampaikan sama tu besir kalau aku akan muliakan namanya di dunia dan akhirat sebagaimana dia telah muliakan namaku di dunia orang solehnya ya bingung tuh ya kok enak eh, bener nih besir ini pemabuk ini saya saya mimpi bener atau saya mabuk nih kan ya mesti khorah nih sholat tidur mimpi yang sama sampai tiga kali berturut turut akhirnya beliau cari besir Karena itu perintah ya cari besir al-hafi ketemu di netclub biasa dengan perempuan-perempuan ya mabuk-mabukan. Nah orang dulu itu kalau netclub didatangi kiai itu satu netclub takut tapi bukan takut dipukulin karena kiainya nggak bawa pukul datangnya nggak bawa apa-apa ya pakai sorban gitu aja ya kan kemudian nanya uh, besir ada di mana kaget bisir kamu tuh dicari kamu dicari buka mau wow. duduk sebentar nih ya wahai syekh wahai guru besar tolong saya jangan didoakan aneh-aneh jadi takut didoakan jadi orang dulu tuh doanya ulama itu ditakuti kalau sekarang ulama yang nyumpah pun enggak ada yang takut gitu ya saking enggak ada wibawanya ula, ulama mang ulamanya enggak seperti ulama juga sekedar nama kan belum ulama beneran ya cuman simbol-simbol ulama. Kalau ulama yang beneran dia ya tetap ditakutin sih. Cuman yang ulama yang beneran nih pada pada suka enggak mau nampakkan diri gitu ya. Enggak mau nampakkan diri. Akhirnya Besir takutan begitu dikasih tahu, "Jangan takut, jangan takut. Saya cuman mau ngasihkan kabar gembira buat kamu. Kata Allah, kamu akan dimuliakan di dunia dan akhirat namamu." Oh, yangi jangan ngada-ngada. Bener nih saya begini-beginilah. Kamu ngapain? langsung beser naik ke atas meja tanpa alas kaki itu. Aku mulai hari ini berhenti mabuk. Aku ajak kalian semua jangan mabuk lagi, masya Allah. Begitu sekali berhenti jadi pendakwah. Dan dakwahnya di net club, saudara yang pernah? Belum kan? Muni beser langsung Aku berhenti mabuk dan aku ajak kalian semua berhenti mabuk gitu ya. Dan sejak hari itu beser tidak mau pakai alas. Kaki. Kenapa? Karena ketika dia pakai alas kaki, dia mabuk mabuan dan tobatnya ketika enggak pakai alas kaki. Sehingga dia menganggap alas kaki ini membawa kenangan masa lalu yang buruk. Ya mau, ya kan? Tak mau. Nah, ini besir lewat tepi laut sudah punya murid banyak dia. Lewat tepi pantai ada pemuda yang mirip dia, mirip beliau dulu. Gitaran, zeng zeng zeng. Ya kan? Zeng zeng. Wah, oh, berarti ada seseorang di sampingnya ya kan? Yang jelas bukan Edwin itu ya. Oh, sudah mabuk lagi. Nah, ini murid-muridnya Yai Besir ini, Syeikh Besir ini orang-orang yang muda ya, jiwa muda biasa kan? Uh, ini pemabuk pemabuk ni pemain pemain wanita ini. Gara-gara orang seperti inilah negara kita dapat bencana ni. Bumi dapat balak dari Allah, harus dimusnahkan. Wah, wow, semangat. Ya toh bener, tapi belajar harus dimusnahkan. Orang sholat itu gak emosional, santai. Guru doakan biar semuanya tenggelam. Harus mati orang-orang seperti ini. Da padang rusak dunia ini. Pisir angguk-angguk, angkat tangan. Allahumma, buah oh, muridnya amin, amin. Ya <laughs> <laughs> oui, doa tuh angkat tangan, jangan doa ginil. Allahumma ini apa ini? <l questi> mau oh, minta sama Allah kok meredahkan diri aja tidak mau kan junjungan nabi aja kalau minta angkat, ah, angkat tangan para ambyak umur saleh doa juga angkat tangan nabi ibrahim ketika meninggalkan Mekah, meninggalkan siti hajar dan nabi ismail naik ke atas bukit rabbi apa rabbi ini askantu itu juga mengucapkan doa sambil angkat angkat tangan baca tafsirnya ya, angkat tangan allahumma kama farrahtahum fid dunya fa fil akhirah muridnya enggak jadi amin Do doanya nih Guru, enggak salah, doa. Nah, kalau diterjemahkan, ya Allah, sebagaimana telah engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan pula mereka di akhirat. Ini didoakan pemabuk ini. Lagi main wanita. Nih. Allahumma kama farroh tahum dunya, fa farrihum fi akhirah Muridnya protes, guru. Gimana ini, gimana kok? Doanya seperti itu, tenggelamkan saja. Lagi yang didoakan itu, ngerti ini. Syekh besir lewat, ini doanya mustajab Ketika besir angkat tangan Mereka semua takut Wah, ini kita kalau didoakan celaka Tenggelam dan hancur nih, hancurnya. Nah begitu dengar doanya Ya Allah, bagaimana kau bahagiakan mereka Di dunia, bahagiakan pulang mereka Di akhirat, nangis semuanya Kami yang buruk seperti ini Kami ini yang begini, didoakan bahagia Di akhirat, ini kiai beneran ini. ini habib beneran, ini orang Soleh beneran ini Makanya langsung turun dari kapalnya, botolnya dipecahin, gitarnya dipecahin, langsung nubruk kakinya Bishyar Al-Habih. Guru, kami bertobat. Tolong angkat jadi muridmu. Nah, murid-muridnya kan bingung nih. Muridnya bingung. Terus kasih penjelasan. Kan perintahnya Allah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmatil hasanah. Ya kan? Bil ma'idzatil hasanah. Dengan apa namanya? Nasihat-nasihat yang? Yang baik bil hikmah wal mauizatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ud'u ila sabili rabbika hikmati wal mauizatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan Itu perintahnya Allah dengan hikmah cara yang baik lah kalau saya doakan tenggelamkan mati akhirnya matinya mati dalam keadaan maksiat sul su khotimah masa saya senang ada muslim sul su saya pengin muslim masuk surga semuanya ini ini lo ulama ini lo ulama enggak lihat maling digebuki diobong wah dulure kok diobong Dosanya cuma mencuri, dosanya cuma mencuri, mencuri cuma sebuah dosa gitu, bukan keku, bukan kekufuran, Wah, akhirnya meninggal dalam keadaan suil khaltimah, lah yang bunuh itu nanti pertanggungjawabannya juga repot di akhirat, ya repot di akhirat, makanya kalau udah pernah begitu, biar agak imbang tiap hari doakan tuh yang yang dibunuh itu, semoga dia masuk surga, semoga dia masuk surga, nanti di akhirat itu ngitungan itu ada ada apa namanya? Ada, oh saya jangan dihitung ya. Saya kan doakan kamu terus ya. Bisa ngomong begitu. Nah, rupanya setelah saya terama, setelah saya terama, giliran ustadz kedua ini, ustadz yang senior dari golongan sebelah, ya sahabat. Orang itu beda boleh. Saya tuh nggak nghalangi orang beda. Orang beda itu bu, boleh. Kalau orang sama semua tambah bingung akhirnya kita nggak ada yang mau jualan roti, nggak ada yang mau jualan es teh, nggak ada yang mau jualan nasi go, goreng, nggak ada yang mau jualan apapun, kenapa? Podokapeo, jual es teh, es teh semua gitu. Yang mau minum es jeruk, bingung nggak nanti ya? Bingung kan? Maka dibuat macam-macam. Ceramah ini ceramahnya menarik, bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi ya. yang disampaikan sama ustad ini itu memang bener. Orang baik-baik semua. Itu yang diceritakan tuh orang baik-baik semua. Orang baik cuman sayang pada tersesat itu. Ini kalimat yang agak membingungkan ya. <tuk> Jadi itu yang diterangkan tadi benar itu orang baik-baik. Semua itu orang baik. Tapi itu orang-orang yang tersesat semuanya. Bayangkan ini orang baik-baik tapi yang tersesat semuanya. Nah ini tadi saya katakan. Lah, buang orang solehnya aja dibetah-betahkan, disesat-sesatkan begini loh ya. Ini ini ini bagaimana orang zaman sekarang, zaman sekarang, mau dapat pertolongan atau dapat e, ilmu dari orang soleh nanti di akhirat bagaimana dapat syafaatnya? Mau dapat syafaatnya yang muliakan orang-orang yang punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wataalla. Lanjut dulu boleh. Urusan akhirat kita itu semangatnya tipis. Kalau urusan dunia, semangatnya luar biasa. Contoh, boleh contoh lagi. Sholat berjamaah dikasih pahala 27 kali lipat. Betul, 27 kali lipat. Sholat sendiri, udah pahalanya itu tidak sama dengan sholat berjamaah. Nilainya cuman satu. Jadi sholat berjamaah itu 27 kali lipat dan nilai pahalanya beda. Dan nilai pahalanya beda. Salat sendiri cuma satu itu aja dan nilainya dikit, pahalanya di, dikit. Nah, ketika kita diajarkan seperti itu, coba semangat kita salat berjamaah biasa-biasa saja atau cari orang untuk diajak jamaah setiap kali salat? Coba itu dijawab di hati masing-masing. Tapi ketika dengar ya, "Akekmu di Pasar Kliwon" Dikasih harga 27 kali lipat dibandingkan pasar-pasar yang lain. Dan harganya dinilai bukan rupiah, tapi dolar. Saya mau nanya. Misal di pasar, ini cuma contoh pasar ada pasar kliwon, legi, pahing, pon, itu macam-macam kan ya. Saya gak ngomong solo loh ya. Pasar ada pasar kliwon, karena bukanya di hari kliwon misalnya ya. Ada pasar legi, bukanya waktu legi. Dulu kan, zaman dulu. Kamu kalau di pasar kliwon sana, akikmu dinilai 27 kali ya dari pasar-pasar yang lain. Nah kalau di pasar yang lain itu dibeli 1000 rupiah misalnya, di pasar kliwon 1000 x 27, dan kalau di pasar lain itu rupiah, di pasar kliwon itu dibayar dolar. Jadi 1000 dolar x 27. Saya mau nanya, Anda cari nggak pasar kliwon itu? Cari atau laporkan doain sama aja sama yang di sini cukup di pasar sini tak usah jauh-jauh toh ia laku seribu toh ia laku seribu pilih yang seribu atau yang seribu kali 27. kemudian krusnya jadi dolar pilih yang mana ayah jujur jujur ni pada diam semua ni pilih yang mana 27 dan dolar betul walaupun nempoh jarak 100 kilo dilakoni tak kira-kira Ya, di, di, di, dikejar tuh, 100 kilo loh ya, dikejar ya, kejar. Gara-gara apa? Nyotro, <laughs> duit. Gara-gara duit, alfulus ya. Gara-gara, oh, uang dicari. Kenapa? Semangat. Betul, memang gitu. Harusnya begitu. Semangat, semangat cari. Oh, uang ini bener, orang bener, bukan saya. Salah. Yang membuat jadi nggak bener urusan dunia kamu ngejarnya seperti itu lah akhirat di rumah saja enggak usah ke masjid misalnya malas ke masjid ya kan misal malas ke ke masjid di rumah berjamaah kan pahalanya juga berlipat li, lipat meskipun di masjid kursnya berbeda kan begitu ya di rumah itu sudah pahalanya dilipatkan Allah Subhanahu wa lah di rumah kita ini ada anak yang bisa diajak berjamaah pembantu yang ada bisa diajak berjamaah Mungkin ada apa namanya suami atau istri yang bisa diajak ber, berjamaah kita karena urusan dunia. Ah kesuwen kelamaan sama dia. Astagfirullahaladzim. Saya mau nanya. Ini berarti semangatnya akhiratnya kecil atau besar? Kecil. kecil. Dunianya? Nah, orang ini sudah bagus, sudah bagus. Ya, kenapa? Karena akhiratnya dia kecil, dunianya besar. Mending lumayan. Dibanding yang dunianya semangatnya kecil, akhiratnya kecil, kan begitu ya? Artinya dia dunia masih dapat, mungkin akhiratnya lu luput, nggak ada, nggak dapat. Ada orang yang dunia nggak dapat, akhirat ga dapat. Ini sengsara dunia sengsara, akhirat. Naudzubillah min. Dalek. Minimal kan sengsara akhirat gitu ya? Ngaco, <guluh> ngaco ya, jangan ya. Minimal sengsara dunia bahagia. Ah. Akhirat, maksimal dunia bahagia Akhirat bah bahagia Nah kata Ibn Atta'ila Al-Skandari, orang yang Kalau akhiratnya itu Seperti yang saya ceritakan tadi Tidak terlampau dikejar, nyantai Tapi dunianya dia tidak santai ngejer beneran Itu tanda kalau mata hatinya Itu burem padam Jadi mata hatinya itu Basirahnya tertutup Gelap Gak bisa lihat Ya jelas gak bisa lihat Udah ngerti akhirat itu dilipat gandakan Akhirat itu yang buat dia selamat dunia selamat ah? Akhirat akhirat itu yang abadi selama-lamanya Dunia itu gak cetoh Bisa jadi tinggal setahun Bisa jadi tinggal setengah tahun Bisa jadi tersisa cuman beberapa menit lagi Ya gak jelas kan Gak jelas usia kita di dunia berapa gak jelas Tapi usia di akhirat jelas Gak ada di sini yang usia di akhiratnya gak jelas Semua usia akhiratnya jelas Abadi Betul? Jadi usia saya di akhirat berapa? Usia bapak di akhirat berapa? Usia ibu di akhirat berapa? Usia pemirsa di akhirat berapa? Usia di dunianya berapa? Gak cetoh Gak jelas Tahunya kapan? Kalau udah mati Jadi mati dulu nanti saya kasih tahu. Mas mohon maaf Mas ternyata umurmu cuman 45 tahun gitu ya. Mas assalamualaikum ya halal kubur wa insyaallah bikum nyangka ya Mas ya, ternyata umurmu cuman 30 tahun, misal begitu. Ya tidak ada yang tahu umurnya, enggak jelas. Lah untuk dunia yang enggak jelas umurnya ini, kita itu mikirnya mati-matian, tapi untuk akhirat yang jelas akan abadi di sana, akan abadi di di sana justru enggak mikir. Enggak diperhatikan. Padahal di sana nanti kita akan ada dua pilihan, pilih kapling surga atau kapling neraka, pilih perumahan surga atau perumahan neraka. Insaf perumahan neraka penuh dengan sek seksa. Kalau surga kenikmatan yang tiada taraf, ta walau in royad, walau udun samiad, walau khotor ala qalbi bashar. Niatanya dia tidak mikir akhiratnya, yang dipikir dunianya. Berarti hatinya ini sebetulnya punya mata, cuma buta jadi enggak ketokan. Enggak bisa lihat. Jelas? Apa yang jelas? Jelas putangnya kita ini ya. Betapa kita ini tunanetra atau rabun kelas ting tinggi, ya. Rabun kelas tinggi. Lah alhamdulillah kita syukurilah kalau kita ini alhamdulillah masih dikasih semangat cari il ilmu. Ada yang jauh-jauh dari Bandung, nih. Oh jauh. Nah, ini bukti kalau nyari dunianya semangat, akhiratnya juga semangat. Betul kan ya? Ada yang lagi nonton streaming ini juga tanda semangatnya juga tinggi. Selain mungkin nonton TV dia nonton juga TV tapi ka, Kajian Ya toh. Ada yang mungkin sakit nih, ada yang sakit nih. Nah, tadi udah pamit Babe izin saya pulang dulu ya itu. Ya gitu. Nyatanya kemudian kok ya dipaksa paksakan duduk di samping saya sambil mikir nanti yang bakar menyanyi siapa kalau enggak ada saya gitu. Pikir begitu begitu ya. ya mudah-mudahan ngajinya cepat rampung gitu ya. <tuh> Tapi ini kan semangat ya, semangat untuk hadir walaupun sakit, ya, walaupun sakit kurang sehat, ya, kesehatannya lagi turun. Nah, ini menunjukkan ada semangat akhirat. Alhamdulillah. Tapi kita jujur, jujur, semangat kita untuk akhirat dibanding dunia masih hebat semangat dunia. Buktinya saat kehilangan Kehilangan motor. Nyesel atau tidak nyesel? Nyesel. Kehilangan pekerjaan? Nyesel. Kehilangan keuntungan yang sudah di depan mata. Tiba-tiba kok hilang. Transaksi gagal. Tidak jadi gelo atau tidak gelo? Kehilangan sholat berjamaah? <tuk> biasa. Kehilangan kesempatan baca Al-Quran? Satu kali 24 jam satu ayat pun tidak dibaca, biasa-biasa. Hatam Al-Quran sepuluh tahun sekali, biasa-biasa saja, ya kan? Ya, jadi kehilangan kesempatan akhirat itu kita biasa-biasa saja, nggak ada gelonya. Ini nunjukkan kalau mata hati kita itu tuna netra, udah ngaku aja tuna netra kita ini biar kita segera cari apa namanya donor mata gitu ya untuk benerin ini hati kita ini biar bisa melihat lagi biar bisa menya, menyala jelas sampai di sini ya dah itu saya nggak mau lama-lama di sini kita akan naik ke hikam yang beri berikutnya biar kitabnya cepat hata yang penting praktek ya praktek kita sudah tahu kan sekarang ukurannya kita ini kan disampaikan untuk mengukur hati kita gitu lo paham ya Oh ternyata hati saya berarti sakitnya ya parah ya. Parah ini mestinya kalau ada rumah sakit jiwa saya masukkan rumah sakit jiwa. Cuma rumah sakit jiwa yang ada tuh untuk orang-orang gila sedangkan saya enggak gila gitu. Kalau saya waras masuk rumah sakit jiwa berarti saya orang gi gila gitu. Kecuali dokter memang tugasnya di rumah sakit jiwa. Nah ini kita lagi sakit hatinya. Hatinya enggak beres. Mata hati itu kalau terbuka orang itu bisa lihat macam-macam loh. -macam, nah ini, ini, ini bahas dikit ya mau? mau mau yakin yakin mata nih mata kecil lo kecil bisa lihat apa lihat apa lo lihat langit itu kelihatan semua ya gedenya segitu betul yang gede itu bisa masuk mata warna macam-macam bisa masuk ma? mata bisa dilihat oleh ma? mata padahal matanya ke kecil la nah, kalau mata yang kecil zahir itu bisa melihat yang zahir tanpa batas kelihatan semua yang bisa dilihat mata ya. Kalau benda terampok kecil kita pakai alat bantu mikroskop dan lain sebagainya. Terampok jauh pakai teles teleskop. Yang jelas mata ini bisa melihat, maka di hati juga ada alat untuk melihat yang tidak kelihatan oleh mata. Di hati ada alat yang bisa digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh ma mata, dan kalau disambungkan dengan mata, mata ini bisa melihat lebih jelas dari orang orang lain. dan sesuai itu itu namanya mata hati, karena tempatnya di hati disebut mata hati. paham? bahasa arabnya basirah. kalau ini basir yang dohir, basir. kalau ini basirah, ya basi basirah. Pandangan mata hati. Orang yang mata hatinya itu terbuka dan bisa melihat. Maka yang tidak kelihatan itu bisa kelihatan. Nah tentu. Mesti mikir Nabi. Uh, Nabi tidak usah dipikir. Mesti kelihatan. Uh, Nabi itu mata hatinya terang, benderang. Lebih benderang dari matahari di siang bolong. Gitu ya. Mata hatinya para Ambiul al itu luar biasa. Kualitas yang terbaik yang ada di alam semesta itu mata hati milik para anbiya wal mursalin. Kita lihat sahabatnya Nabi. Lihat sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata ini mata beliau-beliau ini beda, enggak sama dengan mata kita. Contoh Usaid bin al-Khudair. Usaid bin al-Khudair seorang sahabat. Waktu baca Al-Qur'an bisa lihat malaikat yang turun dari langit. Sakinah itu apa itu? ada cahaya ya Rasulullah yang lain enggak bisa lihat. Ya, beliau bisa li, lihat. Kenapa bisa lihat? Karena mata hatinya menya, menyala, maka bisa lihat. Sebagaimana para anbiya punya mata hati yang bisa melihat sesuatu yang enggak kelihatan. Seperti ketika Rasulullah sallallahu lewat makam, kemudian Rasul berkata ini kan yang dua makam ini lagi di siksa. Rasul bisa li, lihat dan Rasul dengar siksa kubur ter, tersebut. Rasul mendengar. Maka Pewarisnya para nabi juga diberi Allah kemampuan. Yang nama kemampuannya sama. Nama kemampuannya sama. Cuman kekuatan kemampuannya berbeda. Kalau nabi bisa lihat yang gaib dengan izin Allah. Maka para awliya wa solehin juga bisa lihat yang gaib dengan izin Allah. Kalau ada yang mengatakan yang tahu yang gaib cuma Allah. Al-Quran mengatakan. Al-Qurannya tidak keliru. Otakmu yang salah. Paham kan ya? Jadi cara berpikirmu yang keli, keliru. Nah, kalau dibilang yang tahu yang gaib cuma Allah. Kok yang gaib semua yang tahu ya Allah. Kita enggak punya tahu apa-apa. Betul kan? Kita enggak punya tahu apa, kita enggak mau apa, -apa. Cuma Allah pengin kasih tahu yang enggak kelihatan, yang gaib itu, yang maha tahu secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada orang-orang yang dikasih tahu sama Allah, cuman tahunya cuman dikit. Kalau Allah tahu semua, semuanya gitu. Paham? Jadi itu bedanya. Para nabi tahu yang gaib. Buktinya Rasulullah tahu ini seksa kubur lagi disiksa kan? Rasul lihat surga, Rasul lihat neraka. Raka, Rasul tahu. Cuma Rasul yang tahu yang roib itu ke, ke pengetahuan Rasulullah itu sedikit. Ya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tahu segala kalanya. Wahmawati itu minimal ilmi. Kamu tidak dikasih ilmu kecuali cuman sedih sedikit. Nah para Ambiyah wal mursalin turunkan awliyah wasolihin. Awliyah wasolihin juga tahu yang roib dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taunya dikit. Cuma dikitnya itu ya, quliluhum layuqulu Sedikitnya mereka tidak dikatakan sedikit. Contoh. Siapa di sini yang punya handphone coba angkat tangan. Yang punya handphone. Tenang enggak saya minta. Ya, yang enggak angkat tangan saya anggap punya, gitu kan ya. Zaman sekarang enggak punya handphone itu termasuk orang langka. Ya, orang langka atau orang yang mungkin punya duit tapi tidak mau beli handphone Karena takut nanti dihubungi sana dihubungi sini utang terlalu banyak ya, mungkin gitu kan banyak alternatif penyebabnya handphone di handphone sekarang ada android tu lihat android ada koneksi internetnya koneksi internetnya koneksi internet yang kecil saya anggap kecil Karena sekarang koneksi internet sampai 100 Mbps ya kan ya sar gitu ya Koneksi internet satu mbps Satu mbps Dengan koneksi yang kecil itu Bisa gak membuka dunia maya Satu mbps itu masuk gede kan Kecil tapi gede Itu bisa membuka dunia maya Bisa dibuat nonton youtube, nonton film, bisa Nonton kajian, bisa Dengerin musik, bisa Untuk download buku-buku juga, B Bi, Bisa Untuk lihat foto-foto yang ada di, di jagad ini juga, B Bi, Juga bisa Bisa dengan satu MPPS. Jadi ini sedikit, tapi gak dikatakan sedih. Sedikit. Karena sedikit ini bisa membuka sesuatu yang luar. Biasa. Lah para awliya wa dikasih sesuatu sedikit dari ilmunya Allah. Lah sedikit darinya ilmunya Allah. Itu bukan sedikit. Itu sesuatu yang luar. Luar biasa. Lah mereka dengan basiroh yang seperti itu. Basiroh yang seperti itu. Mereka ngerti. Makanya kita suruh dekat orang-orang soleh. Kalau punya masalah ngomong, mereka nanti ngasih jalan keluar pakai pandangan batinnya. Bukan cuma pakai, ya eh, kira-kira pakai pandangan batinnya. Paham? Jelas? Ya, berarti mengasah basiroh penting atau tidak penting? Penting. Sayang waktunya cuma tinggal 18 menit. Bagaimana kita akan asah basiroh kita dalam 18 menit? Dilanjutkan atau sudah cukup? Lanjut. Mari kita minum minuman yang ada. Habis. Kelihatannya perlu ya dibuat tim jok gitu ya. Setuju. Setuju. Nah, pokoknya yang enak-enak setuju gitu ya. Hikmah yang berikutnya. Ya. Hmm. Nah, artinya begini, saya simpulkan dulu ya. Ini yang enggak boleh, yang mata hati buta itu kalau dunia dikejar sungguh-sungguh, akhiratnya dilupakan. Tapi kalau dunia dikejar sungguh-sungguh, akhiratnya dikejar sungguh-sungguh, itu bagus. Ya, enggak jadi masalah bagus. Dunia kejar, memang kalau ngejar dunia yang sungguh-sungguh jangan nanggung, nanggung kerjakan dengan sebaik mungkin. Ya, akhirat kejar, itu bagus, tidak dicela dalam syariat-syariat. Kemudian yang berikutnya yang ke-6. La yakun ta'khuru amadil atoi'mal ilahi fi ad-du'a mujiban li'asik, fa huwa daminulakal ijabah fi ma la fi ma wa fil waqti alladhi yurid la fi waqtil ladhi turid. Tahni satu ini panjang sih. Saya kasih ringkasnya dulu nanti Jumat Dua minggu yang akan datang Saya kasih yang akan panjang Jumat depan kasih dikit Karena Jumat depan mau maulid ya. Jangan lupa ajak teman-temannya, keluarganya Untuk hadir Jumat depan maulid simtud duror InsyaAllah Ini sekarang kita terjemahkan dulu Terus kita bahas di dikit Dikatakan oleh bin Atta'illah Al-Sekandari Dalam hikamnya yang ke-6 Layakun ta'akhuru Jangan sampai Ta'akhuru amadil Atta' Waktu terkabulnya doa menjadi terwujud sesuai permintaan, gitu ya. Jadi kita minta mobil, ya Allah beri saya mobil, Allah beri saya mobil. Ini kok udah minta kok setahun nggak dapat dapat mobil. Ini kan lama nih ya. Lamanya waktu pengabulan doa. Padahal kamu udah sungguh-sungguh minta, mal ilham fit doa. Doanya sungguh-sungguh ya Allah, ya Allah nangis brebes tiap hari. Tiap hari nangis pagi, siang, sore, malam. Nangis pagi, siang, sore, malam. Nangis. Tapi nyatanya jodoh enggak kunjung-kunjung datang. Ini doanya sungguh-sungguh. -sung, sungguh. Ah, tapi yang diminta kok belum datang. Kalau misalnya minta jodoh, kalau minta anak kok anak juga belum dah dapat gitu kan ya? Minta tolak suntikan dana tapi dana nggak turun turun ya. seperti itu sungguh-sungguh tapi kok lama nggak kobul kobul jangan sampai kalau terjadi seperti itu Mujiban yasik menyebabkan kamu jadi putus asa ah sudahlah kita nggak usah minta minta lagi dok so doa lagi capek saya sudah tahajud capek saya doa capek saya baca yasin satu hari 40 kali capek nggak ah, nggak kobul memang saya nggak bakat saya enggak bakat dapat mobil. Saya enggak bakat dapat CD. Saya enggak bakat dapat suntikan dana dari fulahan gitu. Ini namanya putus asa, putus asa. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Kenapa ya? Kamu jangan putus asa karena fa wa daminulakal ijabah. Karena Allah sudah menjamin engkau pasti akan dikabulkan minta apapun. Ud'uuni astajib lakum. Itu Allah yang jamin minta pasti saya jawab. Enggak bilang dikabulkan loh ya. Terjemahannya harus pas. Ud'uuni astajib lakum. Kamu panggil aku, aku akan penuhi panggilanmu. Kamu doa, pasti aku jawab do doa-mu. Cuman jawabannya ini. Nah, kita kadang minta mobil ya, minta jawabannya ya mobil gitu kan? nah itu yang kadang kita ilmunya nggak dapet nih di sini jadi belajarnya itu mandek ya belajarnya mandek Allah akan ngasih apapun yang kita min minta tapi ingat fima yahtaruhulak Allah yang milihkan bukan kamu yang milih ya Allah beri saya mobil ya Allah beri saya mobil ya nah ini kita minta Allah senang kita minta Allah jawab dan jawaban Allah itu lebih dari permintaan kita. Ada apa hambaku? Minta mobil. Minta mobil. Ada jawaban tu, dari dari Allah. Dengan bahasanya Allah sendiri. Allah SWT. Lebih abdi. Ada apa waiham? Hambaku. Kamu minta apa? Minta mobil ya Allah. Minta mobil. Nah Allah yang milihkan. Kasih mobil tidak ya? Oh kasih. Dia mintanya apa? Alpat. Ya sudah kasih ceri. Ya Allah yang milih Saya minta alpat kalau dikasih ceri kenapa Ya uang sisanya simpankan dulu Karena 3 tahun lagi dia mau dipecat 3 tahun lagi dia mau di, dipecat Nah waktu di, dipecat itu dia Sudah enggak punya duit Nih Sisa dari permintaan alpatnya ini Kasihkan orang yang ngasih dia duit Nanti untuk apa namanya Suntikan da, dana Paham Fima yakhtaruhulaki Allah yang milihkan, makanya kalau kita doa minta apapun, dapatnya sesuatu yang tidak sama dengan yang kita minta jangan mengatakan, tidak dapat justru itu dah dapat Alhamdulillah terima kasih Allah, pilihanmu pasti yang terbaik, gitu minta wanita cantik atau pria tampan, dapatnya pria jerawatan <laughs> ya. misalnya gitu kan, jangan mengatakan Kok dapatnya seperti ini Itu Allah yang milihkan Allah yang milih Milihkan Paham? Bu Suaminya jerawatan tidak? Oh tidak Jadi begitu ya Paham di sini ya Allah yang milihkan bukan kita yang mi milih nah, Kalau semua orang boleh milih ya, Itu lahir pada milih itu nanti perut Ya Allah, saya minta hidung yang enggak mancung, enggak pesek, sedang-sedang saja. Itu kira-kira bentuk hidungnya mirip saya, jangan seperti Habib Novel itu kemancungan itu ya Allah. Mukanya itu udung besar itu ya, hidungnya besar itu kalau ketatap sakit itu. Ya Allah, saya pengin mata yang warnanya biru, tapi jangan terlampau biru kelihatannya. Saya minta bibir yang model begini. Orang kalau kalau bisa milih, ya bisa milih milih. Ya namanya milihnya ya enak-enak semua. Ya Allah. Saya minta hidup rumah mewah yang begini-begini begini-begini ya. Milih itu. Nah, kita tuh dikasih Allah cuma izin mengajukan proposal. Diperintahkan mengajukan proposal. Masalah nanti dana yang turun sesuai yang memberi. Paham? Pengajuan proposal. Dana yang kami butuhkan 250 juta. Katanya yang mau ngasih duit, 250 juta, kasih 10 ribu. Itu <laughs> ya, terserah dia, gitu kan ya. Terserah yang A, ngasih. Kan begitu. Tapi proposal masuk, diterima, terima, fima yakhtaruhulak. Nomor satu itu. ya Apa yang Allah pilihkan untukmu. La fima takhtaruhulinafstik. Bukan sesuatu yang kamu pilihkan untuk dirimu sendiri. Wa fil wakti ladhi yurid, dan Allah mewujudkan apa yang kamu inginkan itu filwaktila diyurid di waktu yang Allah inginkan. Jadi Allah yang menentukan waktunya, bukanlah filwaktila diyurid, bukan di waktu yang kamu harapkan. Pengennya akhir tahun ini nikah be. Pengennya, lah itu yang diinginkan Mas Edwin. Misalnya begitu, begitu, Pak Edwin? Ya pengen. Ternyata Allah tidak ngasih akhir tahun bulan depan langsung nikah. Misal begitu. Yeah kan, jadi sesuai dengan pilihannya Allah waktunya bukan pilihan kita, bukan pilihan kita. Pengen dapat rumah tahun depan, ternyata Allah menakdirkannya bukan tahun depan. Allah pilihkan akhir tahun ini. Ini tu Allah yang milih. Atau diundur sama Allah lima tahun lah lagi Allah yang milih. Kita enggak punya hak sama sekali untuk milih. Tapi Allah ngasih kita kesempatan. Silakan ajukan proposal. Kepada zat yang maha kaya, yang maha baik, yang maha he, hebat. Dan dijamin Allah pasti ngasih yang terbaik. Ya, pilihan Allah kan pasti terbaik. Karena Allah maha mengetahui semuanya kok. Mesti pilih yang paling bagus. Karena apa yang dikasih orang dicintai Allah kok. Kalau ada orang minta itu Allah senang. Dan Allah pasti akan berikan pada orang yang minta itu sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang paling membahagiakan dunia akhirat. Karena dia sudah mau minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap Allah ngasih. Kok jelek nasi kos sedikit itu suil adab kurang ajar kepada Allah Subhanahu Wataala. Terakhir saya mau cerita. Boleh cerita ini sudah pernah saya ceritakan tapi kaitannya ada dengan kajian ini ya. Jadi layaklah kalau diceritakan. Ada ibu-ibu ketemu seorang kiai. Oh, ketika kiai ini Dulu dimintai nasihat sama si ibu. Kata Kiai. bu Ibu kalau pengen apa-apa minta. Semua Allah nanti kobul-kobul. Yakin kobul. Akhirnya ibu ini. Wajahnya itu kurang cantik. Kurang can, cantik. Doa minta. Ya Allah jadikan wajah saya cantik. Jelita. Ibu-ibu dah pernah doa begitu bu? Oh sudah itu. Jadikan wajah saya cantik, jelita, minta, betul. Sungguh-sungguh mintanya, sehari, dua hari. Tapi begitu dia doa, bangun tidur besok paginya, ternyata jerawatnya tumbuh. Padahal menghilangkan satu jerawat itu susahnya luar biasa. Lusa, nambah lagi. Bingung dia. Semenjak saya berdoa, minta cantik, justru Allah kasih jerawat. Yang jerawat-jerawat itu merusak wajah. Dulu waktu saya gak minta cantik. Wajah saya gak pernah berjerawat. Sejak SD, SMP, SMA. Gak pernah berjerawat. Tapi minta cantik sama Allah dikasih jerawat. Ini sesuai atau bertolak belakang nih? Bertolak belakang. Iya Allah yang milihkan bukan kamu. Dan pilihan Allah itu yang terbaik. Yang kedua Ustadz. Saya itu doa. Minta agar rumah tangga saya harmonis. Agar... Uh, saya bisa memberikan kasih sayang lebih pada suami saya. Doa. Tapi begitu saya doa. Besoknya suami saya kena serangan jantung. Masuk rumah sakit. Ya masuk rumah sakit. Bukan rumah tangga saya bagus. Tapi ini ada masalah. Suami saya sakit. Tapi ternyata Ustadz. Begitulah cara Allah mengabulkan doa saya. Maksudnya. Benar Ustadz itu benar kok. Kalau doa pasti dikabulkan. Ternyata ketika saya jerawat, ini saya bingung. Karena nambah satu, nambah satu, bingung. Saya kasih obat macam-macam, nambah lagi. Akhirnya saya nanya sama teman saya, ini gimana jerawat? Tuh kamu pergi ke salon sana. Itu pandai untuk membersihkan jerawat. Pergi ke salon sana. Sama yang salon sana dikasih tahu. Ibu untuk satu bulan ini, setiap minggu datang ke sini. Setelah itu nanti ibu, eh, apa namanya, Dijadikan sebulan dua kali, terus jadikan tiap bulan sekali untuk saya bersihkan wajahnya. Oh ya, pengen pengen hilang jerawatnya kan? Sudah tak pengen cantik ini, cuma pengen hilang jerawatnya. Ternyata setelah empat bulan dia bercermin, kaget, duh masa ini saya jadi cantik ya, jadi can, cantik jerawat hilang dan jadi cantik. Kenapa? Karena Allah tahu ini minta cantik, tapi tidak pernah perawatan. Paham? Minta cantik tapi gak mau-mau. Modal sama Allah dikasih jerawat. Sana rawat wa wajahmu. Mudeng ibu-ibu. Apa ianya? <guluh> gak artinya begini. Jangan dianggap doa gak terkabul. Jadi masalah itu justru jalan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Perasaan begitu. Itu yang terbaik yang Allah berikan pada kita. Nah suami saya sakit. Kena serangan jantung Akhirnya saya tunggu di rumah Sakit Tadinya suami saya tidak pernah perhatian sama saya pernah sayang. Akhirnya saya tunggu Saya suapin Saya si bini Saya suapin Saya si bini Saya tunggu terus Akhirnya suami saya itu Menjadi sangat dekat dengan Saya Dan saya dekat dengan suami Saya akhirnya keluar dari rumah sakit Jadi sayang pada saya Luar biasa Jadi ibu-ibu kalau ingin suaminya Sayang Doakan suaminya Masuk rumah sakit semua Nah, gitu ya. Itu namanya milih kan? Memilih. Mi? Jadi Allah yang milihkan ini, dipilihkan sama Allah dikasih sakit, itu masalah. Tapi masalahnya itu solusi. Ya, itu solusi. Solusi makanya sama Allah tuh prasangka baik aja. Jangan prasangka buruk, prasangka buruk pasti rugi. Prasangka baik itu pasti dapatnya apa? Baik. Makanya jangan terus putus asa. Artinya, ketika kita doa minta sesuatu, kok ternyata wujud yang dapat berbeda atau belum dapat, doanya jalan terus. Jangan man mandek. Habib, saya sudah baca doa itu biar hutang lunas. semua itu. Tapi kok utang saya nambah terus ya? Jangan putus asa. Allahumma kufina atau Allahumma kufini bihalalikan hormika wa ghenifatika amansiwa baca jatuh terus, sudah solawatan, tapi kok rezeki masih seret, baca terus gitu kan, baca terus, jalankan terus, karena itu nanti ya, di waktu yang sudah ditentukan Allah, ya maka apa yang kita inginkan, diberi sama Allah maka, berdem gitu, kan asik ya, lihat Allah, ini istiqomah ini sungguh -sung, sungguh, sudah kasih dia apa yang dia inginkan dan lebih dari apa yang dia inginkan, Nabi Musa alaihi salam Nabi Musa jadi kalau kita doa tidak kubur-kubur itu Alhamdulillah. Berarti kita makomnya, pangkatnya dalam doa dapat pangkatnya Nabi Musa. Kalau nyenangkan dapat pangkatnya Nabi Musa senang atau tidak senang? Yakin? Nabi, doa, Nabi Musa itu mendoakan Fir'aun kuburnya baru 40 tahun kemudian. Nabi Musa mendoakan Fir'aun itu ya. Itu kuburnya 40 tahun kemudian baru kubur. Jadi kalau jenengan 3 tahun belum kobul tuh masih ringan toh? Ringan. Berapa tahun belum kobul? Ringan toh enggak ringan? Ringan atau kelo kesah? Lain itu, Nabi Musa 40 tahun. Tapi ya ujung-ujungnya kok kobul di waktu yang Allah tentukan, sesuai dengan apa yang Allah pilih Pilihkan. Nabi Ibrahim doa minta anak ya. Tapi Allah ngasihnya di waktu yang Allah pilih. Saya punya sepupu doa ke dokter, doa ke dokter, doa ke doktor berobat minta anak. Mungkin lagi lihat tayangan ini, ya doa minta anak. Setelah tu 17 tahun kemudian baru dikasih anak. Dan anaknya enggak satu, ya satu dua tiga empat terus turut. Menurut, Menurut dokter sudah mustahil, enggak mungkin bisa punya anak, enggak mungkin bisa punya anak, gitu ya. Sudah pengobatan macam. Macam udah hampir putus asa. Tapi gak pernah putus asa. Doanya tuh gak pernah putus asa. Doa terus dan usaha. Hasilnya. Setelah 17, 17 tahun kemudian. Dikasih Allah anak. Dikasih ah? anak. Makanya kita jangan putus asa doa. Orang yang doa itu ada kenikmatan tersendiri. Apa nikmatnya? Belum dikabulkan. Udah bisa kenalan sama Allah. Kan itu lebih nikmat. Allahumma ya Allah ya Allah. Ngimpi apa kita? Bisa ngobrol sama Allah. Coba kalau enggak punya keinginan, ngobrol sama Allah. Enggak. Jadi dikasih keinginan minta itu senang. Nah, pernah Sayyid ar al-Adawiyah terakhir jam 10. Udah ya? Ini, ini kau melihat ke saya seperti pandangan orang yang putus asa ini. <laughs> ah ya. Syed al Adawiyah ditanya, kapan saya tahu doa saya dikabulkan oleh Allah? Jawabannya sederhana, ketika kamu tergerak lisanmu, hatimu tergerak untuk berdoa dan mohon, saat itulah kamu dikabulkan. Karena yang yang menggerakkan hati kita untuk minta itu Allah. Jadi, enggak mungkin enggak dikasi. Jalur, oh, jalur, oh. itu Allah yang nyuruh. Kamu minta ini ya, karena Allah mengasi. Seperti kita misalnya ya, kita mengasi ada door press tu ya, ada door door press. Ada satu orang yang kita pengin dia itu nanti eh uh, dapat door tadi. Ada satu orang yang kita inginkan dapat door door Maka kita akan ngomong begini, siapa yang bertanya? Ya, siapa yang bertanya akan saya beri hadiah. Kita ngomong, tanya-tanya, tanya. Tanya oh gitu. Kan motongnya lah. Yang nyuruh nanya ya kita karena kita pengin dia ada dapat itu. Lah Allah ini mau ngasih kita, maka Allah nyuruh kita minta minta lah, minta lah. Jadi setiap kita minta itu berarti kita akan dikasih. Paham? Sudah disiapkan apa yang akan akan diberikan sudah di disiapkan. Tinggal kita itu minta. nah yang nyuruh minta siapa? Allah. Berarti orang-orang yang minta itu orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan apa yang dia min, minta. Makanya jangan takut minta surga, jangan takut minta Jannatul Firdaus, jangan takut untuk minta kumpul para ambia wal mursalin, mur murofaqatul ambia wal mursalin. Jangan takut takut. Karena kalau tergerak kita minta berarti kita akan diberi dan sudah diberi. Jelas ya? Enggak. Enggak usah banyak. Banyak. Ini kenapa kok jadi ini semua? Ada yang mau nanya? Mas Roni sudah siap? Burlesnya? Semoga enggak ada yang mau nanya. Belakang sendiri. ya. Tolong maju. Eh, yeah. tolong oh. maju. Mohon maaf. Ini mic-nya tolong salah satu diberikan maju Mas ke tengah. Biar ke shooting. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Ini ini ini di tengah sini tengah. maaf. Ibu-ibu siapkan pertanyaan. Bisa enggak itu? Tes Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya mau tanyakan ya Habib Mohon maaf Kalau boleh kenal namanya siapa Ferry Bip dari Sukoharjo. Umurnya 31 tahun Pekerjaan Beraswasta Bip Beraswasta nya apa Buka fotokopi Fotokopi Fototeh tidak ada <laughs> <laughs> Lanjutkan, Mas Ferry Sukoharjo. Ini saya pernah membaca buku dari Syaikh Abu Hurairah, Ridhoalloh Alhum, Buka Allah, Allah, Allah merahmatinya, mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah kalau Allah mempunyai beberapa malaikat yang suka berkeliling di jalan-jalan dan mereka itu mencari ahli zikir. Jika mereka menemukan suatu kaum yang berzikir, mereka menyeru, sebutkan apa keperluan kalian. Lalu mereka melilingi kaum itu dengan Sayap-sayap sampai ke langit, ke dunia ah. Allah Maha Perkasa Lagi Maha Agung hmm. Bertanya kepada para malaikat itu Padahal sesungguhnya dia lebih Mengatahui daripada mereka hmm. Apa yang dikatakan Hamba-hambaku, malaikat menjawab Mereka bertasbih Bertasmid dan bertakbir Dia berfirman Saksikanlah oleh kalian Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka Salah satu malaikat berkata Di situ ada sifulan Yang bukan dari bagian dari mereka Ia hanya datang untuk Sesuatu keperluan Allah berfirman Mereka adalah orang-orang yang tidak merugi Walaupun hanya duduk saja Pertanyaan saya Alangkah dasyatnya Datang di majelis zikir, majelis taklim Walaupun hanya sekedar duduk saja Itu bagian orang Yang sangat beruntung sekali atau Luar biasa atau tuh gimana mas ya? Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum. Ini tepatnya nggak nanya tapi minta penjelasan. <laughs> gitu ya mas Ferry ya. Ya. Ringkasnya begini hadits ini udah sering kita dengarkan ya. Dengar kalau di majlis begini emang ada malaikat yang malaikat yang majlis begini. Jadi kalau majlis nggak pakai pakai dikir nggak pakai begitu, berarti bukan begini. Ya kan ya. Majlis yang begini nih yang kumpul berzikir tadi baca surat yasin jangan ngomong mana tuntunannya itu orang agak aneh itu jadi orang baca Al-Qur'an kok ditanya tuntunannya ma? mana gitu ya bagus orang kumpul baca Al-Qur'an itu tuntunannya ya perintahnya nabi ya perintah nabi suruh duduk berzikir nah ketika duduk berzikir malaikat tuh yang ditugaskan Allah jadi Allah punya malaikat tugasnya patroli lah Allah kira-kira butuh tidak patrolinya malaikat tak nah, butuh. Allah kan maha mengetahui, ya maha mengetahui. Nah, terus kenapa Allah kok tugaskan malaikat-malaikat berpatroli? Allah pengin malaikat tu ngerti dulu orang-orang pilihanku. Kenallah kalian. Allah pengin memuliakan manusia. Jadi karena Allah pengin memuliakan manusia, manusia yang ingat sama Allah, maka Allah ciptakan malaikat-malaikat khusus keliling, ya untuk mendatangi kumpulan manusia-manusia yang ingat sama Allah tadi. Dipilih, jadi ini dipilih maka Allah carikan malaikat yang malaikat tu bisa menghargai, bisa menghormati, bisa mem memuliakan orang-orang ter tersebut. Nah, ternyata malaikatnya laporan ke Allah. Allah dari mana? Dari hambaMu. Ya Allah ngerti kan ya. Tapi Allah nanya ini untuk untuk menegaskan kemuliaannya manu? manusia. Mereka ngapain? Gitu. Tasbih, tahmid, takbir, memuliakan Engkau ya Allah. Mereka minta apa? Mereka minta surga. Mereka pernah lihat surga? Mereka memuji aku pernah lihat aku? Enggak, ya Allah. Bagaimana kalau mereka lihat aku? Pasti mereka akan lebih hebat memuji Engkau. Dan terus mereka minta apa? Surga. Pernah lihat surga? Enggak pernah. Nah, kalau mereka saya tunjukkan surga kepada mereka kira-kira bagaimana? Wah, oh, pasti memintanya beneran. Enggak mungkin enggak enggak enggak minta, pasti mintanya itu lebih dari yang sudah-sudah ini. Pernah lihat neraka? Mereka berlindung dari apa? Neraka. Pernah lihat neraka? Enggak pernah. Gak pernah lihat raka tu begitu perlindungnya. Ia. Nah, kalau saya tunjukkan raka kepada mereka, bagaimana? Wu, uh, pasti lebih takut lagi. Pasti akan minta perlindungan yang luar biasa. Maka Allah katakan, saksikan oleh malaikat. Kalian semua malaikat jadi saksiku ya. Aku telah ampuni mereka semua. Malaikat buru-buru. Nah, ini loh hebatnya malaikat. Karena diangkat jadi saksi yang angkat Allah. Itu kalau kesaksiannya keliru, bahaya. Bahaya bagaimana? Oh, bersaksi palsu kepada Allah hukumannya apa kira-kira, ya hancur kan begitu saksikan aku ampuni mereka semua, malaikat konfirmasi konfirmasi ya Allah, itu tadi kan yang diampuni yang tadi yang tasbih, tahmid, takbir muci engkau, yang diampuni kan tadi, yang minta surga walaupun belum pernah lihat surga yang diampuni kan tadi yang takut sama neraka itu yang diampuni ya Allah jadi saya akan bersaksi hanya untuk mereka semua. Sementara di tengah-tengah mereka ada satu loh ya Allah, yang yang enggak enggak enggak begitu, enggak ikut tasbih, tahmi, takbir, tunggak, enggak ikut minta surga, minta neraka, itu bahkan memandang sinis. Oh Apa gitu begitu. Jadi datang itu cuman kebetulan gitu ya. Itu yang dicari itu yang punya utang adanya di Majelis Ar-Rabbah. Jadi datang ke Ar-Rabbah itu cari orang yang utang tadi itu. Di rumahnya enggak ketemu-ketemu itu. Misal begitu kan? Jadi haruslah datang ke situ. Sebetulnya, ya, kek dah rampung, ya segera selesai pengajiannya, biar cepat bubar pa ma. majlesnya. Tujuannya bukan Allah, bukan Rasulnya. Tujuannya cari orang lah, orang lain. Jadi, enggak zikir, enggak tasbih, enggak tahmid, enggak takbir, enggak minta surga, enggak perlindung dari neraka Terhadap yang satu ini, bagaimana ya Allah? Apa aku juga harus bersaksi mereka termasuk orang-orang yang engkau ampuni? Itu kalau dijelaskan bahasa globalnya begitu. Kalau tadi kan bahasa bahasanya Rasulullah yang padat dan penuh mak. makna. Jawabannya Allah. Ya, aku ampuni semuanya termasuk dia. Soalnya orang-orang itu hum al-qaum. Mereka itu suatu kaum. Betul tadi itu yang saya sebutkan yang minta surga berlindung dari neraka, puji-puji aku itu suatu kaum. Siapa yang mau duduk bersama mereka? Tidak mungkin celaka. Bayangkan nih, mau duduk bersama mereka tidak mungkin celaka. Cuman duduk loh. Bukan Allah mengatakan siapa yang mau zikir bersama mereka, lain ini makomnya tinggi itu. Siapa yang mau cari ilmu bersama mereka, lain itu makomnya tinggi ini, siapa yang mau duduk bersama mereka tidak akan celaka. Tidak akan celaka. Kenapa? Bihim Be berkat mereka. Berkat mereka, mereka. Sebab ketika Allah memberikan rahmat pada orang-orang yang mulia tadi, yang di sampingnya juga dapat bagian. Permisalannya begini loh, saya ada tamu di rumah saya, ya ada Tamu, yang tamu ini memuliakan saya, sayang sama saya, ya, menghargai saya. Tamu itu kebetulan saya punya roti saya suguhkan tamu tadi. Lah, kebetulan kok di ruang tamu ada duduk satu orang, duduk gitu ya. Enggak cetha gitu, cuman diam saja enggak jelas gitu kan. Bukan bukan kelompok dari tamu ini tadi, bukan kelompok tamu tadi. Kira-kira saya akan mengatakan, "Maaf ya Mas ya, rotinya cuman buat dia saja ya, kamu enggak usah." Begitu. enggak kan? Saya akan kasihkan roti ini kepada siapa? Youta yang di ruang tamu itu adanya. Orang itu dan tamu-tamu saya, ya orang itu dikasih, tamunya jadi ya dikasih. Dikasihnya gara-gara siapa? Apakah gara-gara dia ada di ruang tamu? Tidak. Gara-gara ada tamu yang menyenangkan hati saya. Maka dia pun dapat berkatnya tamu ini. Begitu pula Allah melangsungkan hambanya. Siapa mau duduk sama orang yang baik tadi, yang suka dikit? Maka walaupun orangnya seperti apapun, Diampuni Allah gara-gara di dekatnya orang soleh tadi. Nah nanti kalau dah pisah dari orang soleh Ya tidak tahu lagi. Nah, dekat diampuni, pisah gelajar lagi. <laughs> nah -la min balik. Ibu ada yang mau nanya? Satu pertanyaan. Silakan bu, itu make nya mestinya di atas satu nih. Uh, bisa nyampe ke atas make nya? Tapi jangan dilemparkan. Ada? Atau ibu yang saya terjemahkan aja bu ya, saya sampaikan ke hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa bu? Ibu Yanti. Asalnya dari Jambi. Dari Jambi langsung ke Solo atau asalnya Jambi tinggal di Solo atau orang Solo yang kerja di Jambi kemudian lagi balik ke Solo. Yang mana? Oh, orang Solo kerja di Jambi, sekarang sementara waktu numpang di Solo lagi. Ya Ibu Yanti, selamat datang di Majelis Ar-Rodoh. Apa yang mau ditanyakan, Bu? Saya mau ditanyakan, Bu. Ah. Ah. Apa persyaratan khusus non-Muslim untuk masuk Islam? Cuman itu yang mau ditanyakan? Ada lagi karena kemarin ah. suami saya kan di Jambi masuk Islam. Mm -hmm. Pulak Mak Jambi mau mengislamkan, hmm. tapi setelah saya sampai di Jawa untuk mengislamkan suami saya tu harus katanya minta surat izin dari kewiara setempat, karena suami saya kan budak pak. Ah. Nah, jadi gimana solusinya itu untuk masuk Islam kok rumit di Jawa hmm. gitu nak untuk Islam kedua gitu. Ya, budak itu bu. Iya. Okay. Alhamdulillah itu. Nah, ini ini permasalahan yang sering tampil di televisi juga ya. Kadang orang memasuk Islam di masjid, di musola, yang punya masjid, yang punya musola, bingung takut. Ini tidak ada apa namanya surat pengantar dari bela, dari bela dan lain seba, sebagainya. Siapapun yang memasuk agama Islam, ya, maka langsung diterima, ya langsung diterima, langsung dituntun mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian setelah itu diperintahkan mandi dengan membasahi seluruh tubuhnya dengan air yang suci dan mensucikan. Nah setelah itu nanti bertahap diajarin kewajiban-kewajibannya. Begitu ya bu ya. Jadi surat-menyurat itu urusan belakangan. Nah surat-menyurat karena kita tinggal di Indonesia. Sebagai WNI, warga negara Indonesia yang baik. Maka kita harus... Ya harus punya uh, data kependudukan yang benar dan baik, karena ada kaitannya di KTP itu kan agama asalnya apa misalnya ya, kemudian nanti kan KTP-nya mau berubah jadi Islam gitu kan? Nah di situ kan dibutuhkan surat pengantar ya dari MUI ya uh, untuk menyatakan bahwasannya dia telah masuk Islam. Itu nanti untuk merubah di Kelurahan di kec. Kecamatan dan untuk merubah data-data kependuduk, kependudukan. Tapi jangan sampai gara-gara mau merubah data kependudukan ini belum terlaksana, kemudian dikatakan maaf Anda belum bisa masuk Islam lah. Ini repot ini. Ini yang seperti ini nanti tanggung jawabnya besar di hari kiamat. Jadi Bu, e, mungkin tadi teman-teman tuh yang nggak paham, nggak paham e, apa namanya proses. Ada dua proses. Satu proses Masuk Islam, yang kedua proses mengurus surat-surat kependuduk, kependudukan. Kalau misalnya, e, penamanya, kemudian nanti ada yang perkarakan, lah ini kan nggak punya izin, totot masuk agama Islam, ada yang perkarakan, ya itu nanti urusannya sama MUI, MUI kan punya lembaga-lembaga yang bisa membantu untuk mengurus semua itu. InsyaAllah gitu Enggak nggak nggak sulit, mudah. Ya tidak ada yang sulit, cukup. Ashadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan Rasulullah Dah selesai dia masuk Islam Selamat bu, ibu punya suami Berarti seorang waliullah Kenapa? Tidak punya dosa sama, -sama sekali Makanya masuk Islam itu enak Karena itu kalau promosokan Islam itu Yang benar Ya, Anda pemabuk, Anda pelacur, Anda fasik, Anda koruptor, masuklah Islam segera. Dosa Anda semua langsung diampuni Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu jangan lanjutkan lagi. Ya karena setelah itu kan rekening dosa mulai berjalan, tapi dihapus sama Allah. Bayangkan 70 tahun melacur non muslim, begitu masuk Islam langsung dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu Wa ta 70 tahun dia mencuri Begitu masuk Islam, diampuni sama Allah Meskipun itu dosa berhubungan dengan orang Orang lain, karena dosanya Tercatatnya nanti, setelah dia jadi Jadi apa namanya, muslim nah, Karena apa begitu? Karena dosanya kekufuran itu tidak terampuni Maka begitu dosa kekufuran Terampuni, dosa yang lain juga Terampuni Enak atau masuk Islam? Enak, makanya jangan digambarkan masuk Islam itu wangel, berat Susah dan lain sebab sebagainya. Mau oh, masuk Islam kamu jangan masuk Islam loh Nanti kamu mau masuk Islam itu kamu bayar zakat. Kamu tuh harus disunat, dikhitan loh. Dan lain sebagainya. Kasih hal-hal uh, yang menyeramkan dan mana? menakutkan. Jelas, Bu ya? Makasih banyak. Insyaallah ini manfaat. Jam 10 lewat 16 menit plus 2. Itu terlambat 2 menit dari 10 lewat 18 menit 48 detik kurang lebih. Majlis kita sudah berlangsung 2 jam lewat Alhamdulillah Tolong dicatat Tanggal insya Allah 15 November Ya itu hari apa itu 15 November Minggu betul ya Minggu 15 November Insya Allah Insya Allah Di majlis Ar-Rawdha Minggu Jam 9 pagi. Hari minggu. Ahad jam 9 pagi. Tanggal 15 November. Sudah dicatat? Ahad 15 November. Jam 9 pagi. Insya Allah saya selenggarakan. Bedah buku inilah dalilnya. Inilah dalilnya. Subjudulnya. ya Subjudulnya. Insya Allah. Tidak ada perubahan Ini lagi dalam apa namanya Proses proses Penulisan yang baru dapat dua halaman ya. Inilah dalilnya Penjelasan Al-Quran dan Sunnah Atas amalan Kaum Santri ya, Penjelasan Al-Quran dan Sunnah Atas amalan Kaum Santri Nanti ada subjudul lagi Buku Putih para Santri Dengan Santri saya Santri, ini, santri-santri di Indonesia ini kan amalannya Bakar Menyan nah, Ini amalannya para santri Ya, Amalannya santri itu La ilaha illallah Tahlilan, ya. amalannya santri Nabur nah, Buku ini saya buat Di antaranya untuk menyambut ya Kali pertama di Indonesia Insya Allah dicanangkan hari Santri, betul kan? Nah, insya Allah kalau jadi dicanangkan hari Santri itu, sudah ada bukunya Buku putih para Santri Yang buat insya Allah Pak Novel bin Muhammad ala Idrus Insya Allah Baru ditulis dua halaman Nah kalau 15 November Mau terbit Berarti bulan Oktober ini Harus sudah selesai -se. Nah Oktober itu Cuma tersisa kurang lebih 14 atau 13 hari lah Lagi Berarti waktu saya menyelesaikan buku 200 halaman Kurang lebih hanya 10 hari Yang tiga hari untuk Edit, layout. Setelah itu masuk bulan November. Dicetak kurang lebih 14 hari. Jadi Sabtunya selesai. Minggunya bedah buku di Solo. Kemudian Ming Ahad berikutnya 22 November. Insya Allah bedah buku di Jakarta. Ya, insya Allah bedah buku di? di Jakarta. Dan nanti kalau ada kota-kota yang lain. Segera menyusul. Saya akan bawa buku ini keliling Indonesia. Karena ini buku putih para santri. Metodenya? Metodenya adalah menunjukkan metode penulisannya ya. Ya, nanti itu selalu saya akan akan buka dengan uh, Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis. Jadi jangan ngomong lagi santri-santri tidak tahu Al-Qur'an dan hadis. Atau ajarannya tidak bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Setelah jelas semuanya itu ternyata Dari Al-Quran dan Hadis, Maka kalau tidak cocok, tidak sepakat Katakan saja Pemahaman saya berbeda Al-Quran sama Hadisnya Sama mas ternyata ya mas ya Cuman memahaminya beda Ya udah berarti kita dulur Yuk jalan bah Bareng ajak yang non muslim Masuk agama Islam Jangan bermusuhan sesama mus muslim Jelas? Yang pengen datang coba angkat tangan pengen datang dulu pengen datang pengen nah yang pengen beli bukunya coba angkat tangan oh, ya yeah. nyalengi mulai sekarang <laughs> masih ada waktu satu bulan kan satu bulan menabung insyaallah nanti hasil dari penjualan buku itu kita akan gunakan untuk melunasi hutang-hutang majlis ar-Raudhoh dalam membangun majlis ini karena kita punya hutang tanah utang di toko besi, toko material, dan lain seba, sebagainya. Nah, kita akan selesaikan semua itu dengan kerja keras dan ibadah ke keras. Jelas? Makasih banyak. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sebelumnya ada pengumuman. Mohon maaf ini yang yang meletakkan lembaran-lembaran doa di sini. Saya belum bisa bacakan satu persatu Tapi insya Allah anda dapat sesuai yang diniatkan ya Dalam ruang tadi Insya Allah mulai Jumat depan Saya siapkan satu orang khusus yang merangkum eh, Yang merangkum Ini kan ada yang satu lembar Ini doa untuk kelahiran Satu doa untuk, apa namanya kesembuhan Satu lembar Ini bingung ga fungernya Ini biar teman-teman baca kemudian dikumpulkan Ini orang sakit, ini kelahiran Ini ingin nikah, yang ini kerjaan ya biar disendirikan sehingga bacanya itu eh enak hadiri pengajian Akbar bersama Habib Abdullah bin Abdurrahman Al Muhtader dari Hadramut Yaman Ahad 18 Oktober jam 19.30 sampai selesai di rumah Bapak Mustafa Tegal Sari Kendowahono Tuban Gudangrecog Karanganyar ya Karanganyar ya kemudian hadirilah pengajian Akbar Rutsu Minggu 1 November Jam 9 sampai selesai Di lapangan keurahan Alastua Kecamatan Gebakgramat Karanganyar Setingkat Kabupaten Karanganyar Pembicara Habib Novel bin Muhammad Al-Jerus Kemudian Ya itu ya sama ini e, Dua undangan tapi Sama Undangan dari Habib Novel bin Muhammad Al-Jerus Hadirilah maulid Jumat yang akan datang Ya, Jumat yang akan datang waktu jam adalah 8. Diharapkan berpakaian menutup aurat. Ya, warna bebas menutup aurat. Insyaallah Ibu-ibu, insyaallah ya. Saya mau produksi baju busana muslimah. Ya, mau beli enggak kira-kira? Belum -kira? belum dijual sudah mau beli. Busana muslimah, saya sendiri yang produksi, saya yang desain. Tapi desain saya cuma jiplak. Bajuknya Sayyidah Fatimah Tuzahra. Saya akan buat baju busana muslimah. Yang mirip dengan yang pernah dipakai. Oleh putri tercintanya Nabi Muhammad SAW. Yaitu Fatimah Tuzahra. Kira-kira ingin punya tak baju model beliau? Belum punya kan? Nah ini ide dari saya. Silakan dicontoh sama semua yang nonton. Jadi ya, kalau semua yang nonton se-Indonesia kemudian menjadikan ini tren. Belum pernah kan dengar tren baju Fatimah belum kan? Belum. Ini tren nama baju Fatimah Habib Novel yang buat. Silakan search di Google. Belum ada itu yang yang buat ya. Kalau baju Fatimahnya ada. Tapi yang membuat tren baju Fatimah belum ada. Insya Allah saya yang akan Bu, buat uh, menarik. Selalu harus punya ide-ide yang menarik gitu. Ya biar nanti yang datang ngaji di sini juga orangnya jadi yang menarik-menarik. Maksudnya jangan sampai ikut pengecian Araboq pulang tambah kurus kering gitu. Ya karena di sini yang ngaji di sini harus makannya harus terjamin, ya kan ya? Harus terjamin minumnya juga dipilih itu sama teman-teman susu gitu kan ya biar empat sehat tujuh sempurna kan. Ya karena limanya susu enamnya susu Tujuhnya susu ya biar biar sehat betul. Itu Insya Allah ya e, Baju Fa Fatima. Kemudian saya mau buat mulai Jum'at depan, Insya Allah itu kan sudah ada bangunan belum jadi, ya, yang di samping sebelah barat, ya, sebelah barat. Nanti di situ saya akan coba ada produksi pernak-perniknya majlis arroboh. Apa masih rahasia Jangan kalau nanti mau masuk majlis atau pulang dari majlis mampirnya di sebelah situ, sebelah barat itu, ya itu nanti ada toko di situ. Saya pengen gambaran seperti orang-orang yang berangkat ke masjid Nabawi, ya itu nanti ketika selesai solat pulang itu pada belan belanja. Nah saya sarankan pada bapak ibu sekalian, saya pengen semua teman yang di Masjid ar Ra'd ini jadi orang-orang uh, yang bisa kerja, bisa megang uh, uang. Makanya masing-masing yang punya keahlian atau punya dagangan jangan disembunyikan. Artinya Bisa kan mulai sebelum majelis? Saya sengaja kan gak langsung keluar. Tok. Jadi dengan duduk, kenalan satu dengan yang lain. Tawarkan produknya. Mas, saya punya akek loh. Mas. Mau beli gak? Gambarnya seperti ini. Oh iya, tawarkan. Oh ini cocok. Ya nanti saya Jumat depan saya bawa akek saya ya. Jadi se sebelum pengajian silahkan buka akeknya dodol kalau temennya. Boleh gitu ya. Ibu-ibu yang jualan kerudung misalnya. Pas pengajian ini bawa kerudungnya 10 misalnya kan. Tunjukkan sama temennya. Saya senang kalau di pojok sana itu sebelum pengajian loh ya. Sebelum mengajar ada duduk lihat ini kudungnya berapa ini sehingga yang hadir di majlis itu nanti dapat manfaat semuanya. Dapat manfaat semuanya. Yang beli daripada beli ke tempat lain yang enggak jelas, lebih baik menyenangkan temannya son, sendiri. Yang jual daripada jual jauh-jauh repot, sekalian ngaji bisa jual barang. Setuju? Asik atau enggak asik? Asik. karena saya pengin ekonominya yang ngaji di radah bukan tambah Ambil saya pingin semuanya tambah nah, naik. kenapa? Kalau semua udah tambah naik, ekonominya bangun seperti ini tiga bulan selesai. Ini satu tahun setengah belum sele, selesai. Ya, belum selesai. Tapi alhamdulillah cepat kan, satu tahun setengah dari depan sampai belakang ini kan alhamdulillah. Tapi saya itu pingin lebih cepat lah, lagi. Semoga barokah dan manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babirahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa washabbi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 Raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min auliyak wasrukbi sabila hudak walhikni bi asfiyak wa Al Fatihah untuk niat kesembuhan semua yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah taala dan, dan khususnya untuk ayahanda dan ibunda dari Mbak Tian Ya, istri daripada Mas Cahyo. Semoga orang tuanya yang akan operasi mata diberi kesembuhan.